Mitre Bisnis, nama mantan Menteri Keuangan Indonesia yang saat ini menjadi Direktur Bank Dunia Sri Mulyani, kembali mencuat di kancah internasional. Sri Mulyani disebut-sebut menjadi salah satu kandidat terkuat dari Asia Tenggara yang akan menempati posisi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, menggantikan Dominic Strauss-Kahn. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda bagaimana jika posisi Direktur IMF berasal dari Asia? Sangat bagus, karena selama ini kan yang gunain dana IMF paling besar itu sebetulnya adalah emerging market. Kan negara maju tidak pernah pinjam uang dari IMF, jadi kalau misalnya representasi di sananya adalah negara berkembang, dia betul-betul bisa mengerti apa yang ada problem di negara berkembang. Lalu bagaimana menurut Anda jika Sri Mulyani terpilih sebagai Direktur IMF, Mas? Buat saya itu nggak ada sesuatu yang mengejutkan. Kalau kemudian nama Sri Mulyani misalnya disebut, saya nggak tahu apakah akan jadi atau nggak sih. Itu adalah representasi dari sebetulnya apa yang diperjuangkan sejak lama. Karena itu saya kira bukan hanya Sri Mulyani, Tarman juga ya. Kewangan Singapura salah satunya juga ada beberapa nama yang disebut. Sehingga orang kemudian mulai melihat bahwa Asia ini harus punya peran. Walaupun orang sekarang bilang bahwa Christine Lagarde, Menteri Keuangan Perancis, Sebagai yang ditokokan Tapi kalau menurut saya ini satu bukti bahwa memang Lembaga internasional itu menjadi semakin terbuka Kemudian dari sisi Indonesia sendiri Itu juga menunjukkan bahwa kita itu Sebetulnya sederajat kok sama bangsa lain Jadi orang seperti Sri Mulyani itu bisa dianggap Sebagai tokoh dunia sekarang Dengan dia dicalonkan berarti orang juga menganggap bahwa Sri Mulyani itu bukan hanya orang seperti bilang Bahwa ini orang Indonesia jago. Buktinya begitu di luar orang juga consider Nah ini kan yang sebetulnya ironis ya Biasanya orang yang baik itu gak di sini. Ya itu yang kalau di dalam ekonomi namanya Bad money drives out good money. Biasanya yang jelek itu selalu mendorong yang bagus keluar. Demikian Kati Basri, saya Wina Santoso.